guys udah nyampe lokasi di Watu Kose Hai nah uh, hutan guys krimis Oke oke. Halo Kak. Eh, dulu ya. Sambutan dari Kecamatan B. Baik, pada malam hari ini kami selaku pembawa acara memohon All right. <laughs> Seluruh anggota dari Obro untuk Sukses dan jaya selalu Panjenengan semua yang sudah hadir di acara Malam hari ini dan Bersama Bersama segenap yang bertugas keluarga besar Tamanata, ramai boyar, boyar, boyar. Ego game, dan boyar, boyar. Kejaman, terima kasih atas atas segala segala perhatian dari anda boy, dan mohon boy, maaf atas segala dari anda maaf kekurangan kata hidayah warahmatullahi wabarakatuh ओके ठीक आहे